Mitra bisnis sering kita menegur adik kita atau anak kita jangan menjadi pemimpi toh jangan terlalu membayangkan hal-hal yang seperti itu ternyata dalam dunia kreativitas dan inovasi justru kemampuan bermimpi kemampuan membayangkan imajinasi ya membayangkan masa depan, membayangkan sebuah hasil produk, justru ini ternyata merupakan sebuah kunci dalam kesuksesan kita menciptakan karya-karya baru yang inovatif ya. Jadi kenapa kok hal ini terjadi? Karena ternyata mimpi itu membuat bayangan kita menjadi terkonkretkan, menjadi kenyataan. Jadi kalau kita membayangkan misalkan ingin punya restoran di atas gunung, maka dengan membayang-bayangkan kita bisa tahu restoran itu seperti apa, warnanya seperti apa, modelnya seperti apa, di gunung mana, apa yang membuat tamu menjadi senang di sana. Justru imajinasi-imajinasi inilah yang menciptakan sebuah realitas di dalam benak kita. Dan dengan adanya realitas ini, maka dengan lebih mudah kita dapat merencanakan masa depan kita. Jadi jangan menyalahkan orang yang sering bermimpi, yang sering membayangkan masa depan, yang punya keinginan untuk sesuatu yang muluk-muluk. Nah, tapi kalau terlalu muluk-muluk dan tidak masuk akal, juga berbahaya. Jadi kita dalam kehidupan harus menggabungkan antara mimpi di awan-awan dengan kenyataan di bumi. Ini penting juga ya. Jadi kita harus bisa membayangkan, misalkan Anda ingin saya 5 tahun lagi ingin jadi um, manajer, maka Anda harus membayangkan jadi manajer itu seperti apa, pakaiannya seperti apa, gayanya seperti apa. Pengetahuan yang diperlukan seperti apa Dengan membayangkan semua itu Membuat Anda nanti mau lebih Bekerja keras dan mau lebih Memahami tentang apa yang Anda Bayangkan itu, misalkan Anda membayangkan Mau jadi manajer, maka Anda membayangkan ah, Aku nanti punya anak buah, aku harus memerintah Anak buah, bagaimana caranya memerintah anak buah Bagaimana cara mendelegasikan pekerjaan kita Tanpa sadar, kita dibawa Pada arus untuk menuju Impian kita itu Menjadi lebih dekat dengan kenyataan mitra bisnis saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com dan dapat menjadikan saya sebagai friend pada Facebook Anda Tanah Disantoso Terima kasih salam sukses selalu untuk Anda